sudah on the line Bapak a n t o n i u selamat s siang selamat siang komentar Anda Bapak i ya saya kira kalau untuk presiden sama wakil presiden ya mau n gak g mau ya itu memang pengawalannya harus cukup ketat apalagi di Indonesia ini keamanannya itu memang masih, masih rawan juga cuman memang kalau bisa sih dikurangin lah Pak Presiden untuk travel gitu loh cuman ya by the way dia kan juga punya rumah mungkin di rumah itu dia ada sesuatu yang dia mau ambil atau apa ya itu boleh-boleh aja sih Cuma memang jangan terlalu sering Cuma n yang saya bingung tuh ya Kalau rombongan mereka itu Itu ngebutnya gila-gilaan gitu loh Saya pernah ketemu Mungkin saking dibuka jalannya itu Jadinya begitu Tapi sekalian nih Untuk pejabat-pejabat selain presiden dan wakil presiden Mohon dong jangan pakai pengawal Karena mereka jadi nggak tahu gitu loh k a y a menteri perhubungan Gimana dia bisa tahu Jakarta t u h maketnya kenapa Coba dia nyetir sendiri masuk ke kota Itu、uh, angkutan umum pada berhenti di pinggir jalan Jadi untuk presiden-wakil presiden kurangin saja Tapi tetap pengawalnya harus ketat、Baik. Karena dia memang ikon sing,、uh, kepala negara gitu bang Ashis. Ya Pak e d i sudah tersambung kembali Selamat siang Pak e d i siang. Selamat Komentar Anda Ya Ini saya rasa saya cuma usulin aja untuk k e presiden kita、hmm. Saya rasa kalau untuk CKS ke istana Ataupun sebaliknya Itu saya rasa presiden kita bisa memakai helikopter、hmm. Itu akan menghemat waktu Dan tidak menjadikan macet dimana-mana Dan saya rasa kalau rakyat pasti bisa terima hal itu Salah satunya tentunya Kalau Presiden m a u l i b u r a n ke Cipanas Punca k Itu jalanan macetnya minta ampun、hmm. Nah kenapa nggak pakai helikopter aja Kalau Cipanas saya rasa di Punca k itu bisa turun i t helikopter di sana juga cukup lapang Kalau saya rasa perlu pertimbangan oleh Presiden Terima、hmm. kasih Baik terima kasih Pak Danadi selamat siang Iya Bu Uh, saya setuju sekali sama saran p e m e d i n t a h kopas yang barusan yang t a d i yang pakai helikopter Itu mungkin memang s e m a t lo agar Bu ya、hmm. Ya begitu saja Terima kasih、oh, Terima kasih, Pak Danadi ya Ya Ibu Wibi selamat siang Ya, Selamat siang Kalau saya lihat ya ada berapa hal ya Satu, orang u d a h kurang menghargai mungkin karena simnya itu tembakan Sebetulnya ada sirine seharusnya dengan sendirinya kita menyingkir mengalal Itu mungkin orang lagi sekarat mau ke rumah sakit gitu kan Nah karena kalau tentang pengawalan presiden Dari zaman buktin, buktin dari cendana ke taman mini itu setengah jam loh、mm -hmm. Ya gimana coba itu ya parori itu mengatur Kenapa dari dulu orang gak mengeluh, kenapa baru sekarang mengeluh Kalau aku bilang ya penghormatan terhadap sesama yang lebih tua itu udah sekarang tuh tidak ada はい。 Lawan Pak Harto ya kan gak berani Kalau sekarang kan sudah Sedikit terbuka lah、hmm. ya kan Tapi ini memang saya p e n t a ngalamin juga Ini terlalu lama ya Menutup jalur itu Presidennya belum liwat sudah ditutup Jadi mengakibatkan macetnya itu lama、hmm. Kurang lebih 20 menit、hmm. Apa mereka gak punya satu Hitungan gitu ya Kurang lebih berapa lama kesana gitu Jadi kalau sampai makan waktu 15 menit Sampai setengah jam Kasian h mereka yang mau kerja ini Hmm. Mereka semua kan menuju ke Jakarta semua. Iya、yes. nah, itu. Nah lebih baik tinggal di tanah benar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John. Penelpon terakhir, Pak Pak John. Selamat siang. Siang. Nah, sebenarnya ya, kalau menurut saya bukan karena pengawalannya,、ya. karena memang sekarang kita lihat aja、uh, pertambahan kendaraan berapa banyak, p e、uh, l e p a r a n jalan berapa banyak,、hmm. dan penambahan jalan pun tidak ada. Ini sebenarnya ini sudah kebablasan Ini reformasi Ini kayaknya kebablasan karena Tidak disertai dengan hukum penegakan hukum, Sehingga pejabat negara pun Tidak berdisiplin Biarin aja emang pendaraan Dibiarkan parkir sembarangan Motor Udah kayak wabah itu kalau saya lihat itu. Jadi kayaknya bukan karena presidennya ya, Tapi karena memang Keadaan negara ini Memang sudah tambah a m p u r a d u l Begitu Halo selamat siang Pak Tony Selamat siang Ya s i l a k a n Pak Tony Iya Pak. saya sih menurut saya sih gak apa-apa Itu memang pulang ke rumah Mungkin、uh, lebih feel at home di rumah Tapi kalau untuk pengawalan itu Memang suka tidak ada koordinasi ya di lapangan ya Yang satu bilang ke kiri Yang satu bilang ke kanan Itu yang bikin masalah itu Sehingga dia d i o m e l i n sama yang satu Sampai dia bilang Emangnya saya enak jadi apa, pengawal kakinya emang kecil, kok gak mau jadi pengawal presiden, gak g usah jadi pengawal presiden dong itu aja deh, saya mohon sih mereka bisa koordinasi di lapangan gitu aja deh iya t a k baik, terima kasih Pak Tony, Pak Joni selamat siang selamat siang silahkan Pak Joni dengan komentarnya ya, kalau bisa presiden itu d jadi istana aja deh kalau, kalau mau keluar-keluar itu yang penting-penting aja gitu loh nah sekarang kalau semuanya ditutup, yang mau lewat, berapa orang yang rugi di s i t u gitu loh b e n ini Jakarta ini kan ibu kota Ibu kota setiap detik itu uang berputar gitu. Ada、nah, yang aneh lagi sekarang ini menteri-menteri itu loh. Kadang-kadang nggak menteri juga dikawal gitu loh. Apakah itu karena y banyak duit atau memang ada-ada p r o p a k s n y a seperti itu gitu. Itu bikin-bikin kesal di jalan gitu. Jadi tolong-tolong diatur lah yang benar. Kalau m i s a l n s a s i a n s a t jalan, ya ada yang penting-penting banget. Kalau nggak penting, atas aja gitu. Biar-biar semuanya berjalan dengan lancar gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni, p a r u d i Selamat siang. Iya, selamat siang. s i l a k a n Pak. Silakan, Pak. ファンミーファあミー、ファンミー、ジャリピギネイト、キャンセモア、パペジャバト、ウォンペジャバト、アポンジュガ、プレシーデン、ジュガ、サンペジャマティトド、ダプニャー、ウォンマトリア。 サカン・マリア・タコセカミキン・アンガーにと。ヤコング・アプセティング・アリューマ・クマパジャバ、サカン・ビス・タナ・カリマン・アイアン・レディシア・パープ・プレシデント・ヤオル・ジャマン・ジェリ・プレシデント・ティング・アイアン・ティング・アリューマ・クマパジャバ、ジャマ・タウィット・シュマ・ピア・キトゥ・ジェリポカン・ Terus orang tinggal di luar, terus seakan-akan raya. Sehingga anggaran juga jalan terus, juga makan biaya. Yang kayak-kayak kecil itu macam n macet-macet itu. Itu makan biaya benar itu. Jadi nggak boleh begitu. Jadi kalau menurut saya, Presiden itu, siapapun Presiden media publik ini, ya tinggal aja di rumah n y a udah, udah ada. Ya baik, terima kasih Pak Arudi. Pak Andre, selamat siang. s a siang. s i l a k a n Pak Andre. sarankan sih s e b a i a n memang、uh, presiden ya tinggal di istana ya seperti anggota DPR juga kan punya rumah dinas、eh, presiden, ya presiden juga sama punya rumah dinas ya, tinggal di rumah dinas ya kalau memang tinggal di Jika saya Pak Artu bukan dulu tinggal di istana ya kalau memang、uh, presiden kita tinggal di DPR ya Pak Waktu-waktu jam sibuknya lah, kalau bisa pagi kan saatnya orang berangkat sekolah, kerja, atau jam dua belas itu. Sebaiknya diatur waktu. Jadi jam sekian pada saat sibuk-sibuknya orang kerja, atau sekolah itu enggak, jangan kemana-mana, jangan kelayapan lah begitu. Makasih Pak. Bapak Justus, selamat sore. Selamat sore.、Hmm. Silahkan. Ya, opini saya, soalnya memang...、Uh, Pak Presiden memang perlu dikawal, bukan cuma karena supaya cepat, tapi juga masalah keamanan. Ya, itu penting sekali buat negara ini. Dan memang、e, rakyat Indonesia harus menghormati. ya Nah, kemudian memang Presiden pun juga harus toleransi terhadap rakyatnya yang kena macet setiap hari. Bahkan setiap saat. Ya, mungkin usul saya,、e, Presiden kalau misalnya mau masuk atau keluar dari JKS, Mungkin mencari waktu-waktu yang misalnya pagi-pagi sekali atau malam sekalian. Jadi tidak mengganggu masyarakat yang sudah kena macet setiap hari di subuh. -buru. Terima kasih, itu a j a Oke,、okay. Bapak Iman. Halo. s i l a k a n Pak Iman. i Ya,、uh, saya melihat ini memang memerlukan jiwa besar dari Presiden untuk memberikan contoh ya Mbak ya kepada rakyatnya. Karena kita bukan hanya saja melihat dari sisi kemacetan. Tapi dari sisi efisiensi dana Kalau misalnya presiden katakanlah tinggal di istana Berapa besar biaya pengawalan yang bisa dipangkas Dan tentunya juga kalau biaya itu diberikan kepada r a k y a t miskin Tentunya akan lebih bermanfaat Mungkin seperti itu aja mbak Terima kasih Pak Robert Halo Silahkan、uh, Saya rasa memang untuk efisiensi biaya pengawalan ini Sebaiknya memang presiden Di Istana Negara, dan memang itu dibuat tujuan awalnya memang untuk presiden, bukan buat rakyatnya gitu loh. Jadi artinya kalau sudah ada tempat, kita p e l a h p a k jangan disia-siakan gitu kan, itu kan udah dibuat juga ratusan juta di sana. Terus yang kedua, untuk p e m d a Cibubur itu memang harus berbenah diri supaya jalan itu dilebarin lagi, karena kalau macet terus. Itu kan mengakibatkan、uh, kita ini yang mau kerja-kerja jadi susah Makasih Oke,、okay, Pak Cipto Silahkan Pak Cipto、ah, Halo Silahkan Halo Iya Pak Cipto silahkan langsung komentar Anda Iya, kalau saya、uh, juga setuju Memang Pak SBY、uh, sebagai kepala negara ya tinggal di、DLP. Uh, Istana Merdeka ya. Cuman saya juga ada ide, gimana kalau memangnya merasa Istana Merdeka kurang nyaman ya coba negara、uh, difasilitasi ya dengan apa di daerah Menteng kan deket tuh, ya kan bangunlah satu khusus untuk rumah kepala negara untuk selanjutnya dan selanjutnya dan terus-terusnya. Jadi Setiap kepala negara Indonesia Walaupun rumahnya di Bandung Tetap、uh, nanti Waktu dia tugas rumah d i n a s n y a ada di Menteng Jadi kan n gak g jauh tuh daripada dari c i k i a s ke、uh, Istana kan jauh Mendingan di alternatif negara Fasilitasi、uh, dengan Berbagai macam dibangunlah rumah yang Bagus yang wajar Yang cocok untuk、uh, Pemerintahan pemimpin seorang pemimpin bangsa Indonesia ini yang wajar yang bagus, dan itu saya rasa ide yang boleh dipertimbangkan, karena lebih efisien dari menteng kan ke istana dekat, kemanapun enak, jadi gak buang-buang waktu gak juga、uh, mengganggu juga maksudnya pengendara yang lain jadi sama-sama lah, win-win solution begitu, makasih oke,、okay, Pak Henry halo ya Silahkan Mbak ya,、uh, Mungkin para pendengar disini gak begitu paham sebenarnya apa yang terjadi Yang terjadi itu adalah presiden berusaha memisahkan antara kepentingan negara dan kepentingan pribadi dan kepentingan lain Seperti misalnya apakah mungkin meeting partai demokrat diadakan disana Karena nanti orang pada ribut Nah ini mungkin publik kurang tahu Dan ini gak, kalau tadi usul bikin rumah di menteng, wah itu sih pemborosan lagi Malah makin gak ngerti Jadi saya kira ini memang beliau t u h orang penting Jadi memang agak ruwet masalah ini Jadi ya memang memisahkan kepentingan negara dan kepentingan bukan negara ini masalahnya Sedangkan istana adalah hanya untuk kepentingan negara Apakah publik mau menerima misalnya disana rapat pribadi untuk keluarga Mau tidak jadi masalah nanti misalnya ada meeting disana Kalau itu bisa diterima ya mungkin n gak g ada masalah, Pak, Pak SBI akan tetap ada di sana, makasih. Oke,、okay. 633910 masih dibuka untuk Anda Mitra Bisnis yang ingin juga urun rebuk menyampaikan komentar pandangan saran opini mengenai、uh, fenomena ini. Kita membahas mengenai kekesalan salah seorang pembaca Kompas d a n Frustasinya terhadap patroli serta p e n g a w a l a n presiden yang bertindak semena-mena. Sebagai orang yang tinggal di daerah c i k e a s dia mengatakan sengsara setiap kali presiden keluar rumah. Menurutnya, jalur c i b u b u r c i k e a s hanya lancar buat presiden dan keluarga, tidak untuk kebanyakan warga. Untuk itu dia mengusulkan agar Presiden s e b a g a i tinggal di Istana Negara sebagai tempat kediaman resmi yang berada di tengah kota. Seperti diketahui Presiden Amerika dan Perdana Menteri Inggris juga tinggal di kediaman resminya yaitu di Gedung Putih dan Downing Street. Presiden Filipina yang baru Noy Noy Aquino juga menolak diberikan pengawalan berlebihan saat b e p e r g i a n Bagaimana komentar Anda? Silahkan ya masih ada waktu di 6 3 3 9 1 6 0 どう didirikan k a n 私たちは大阪に行くと、私 n ちは n 阪に行くと、私たちは大阪に行くと、私たちは大阪に行くと、私たちは大阪に行に行くと、私たちは大阪に行くと、私たちは大阪に行くと、私たちは大阪に行くと、私たちは大阪に行くと、私たちは大阪に行くと、私たちは大阪に行くと、私たちは大阪に行くと、私たちは大阪に行くと、私たちは大阪に行くと、私たちは大阪に行くと、私たちは大阪に行くと、私たちは大阪に行くと、私たちは大阪に行くと、私たちは大阪に行くと、私たちは大阪に行くと、私たちは大阪に行くと、私たちは大阪に行くと、私た